Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala tawfiqihi wa amtinanih wa ashadu an la ilaha ilallah wahdahu la sharika lahu ta'ziman lishanih wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila rizwanih Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwanih Hadirin dan hadirat, ikhwan dan akhwat, bapa-bapa, ibu-ibu, jomblawan dan jomblawati <laughs> yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala E, pada malam hari ini, dengan izin Allah, ya, insya Allah kita akan berbicara tentang materi yang sangat berat. ya Ini fikih tingkat tinggi. ya e, Semenjak diluncurkan judul poligami anugerah yang terdolimi, banyak bertanya-tanya, ada yang juga japri ke saya, Ustaz maksudnya, yang terdolimi siapa yang terdolimi? Ya, ya. Apakah istri-istri nomor satu yang terzolimi? Ya. Ataukah bapak-bapak yang terzolimi sehingga tidak bisa berpoligami? ya Ataukah ikhwan-ikhwan yang mendolimi diri sendiri? orang Sebagian orang-orang mereka bisa berpoligami namun tidak mereka berpoligami Akhirnya terjerumus dalam hal-hal yang haram Atau maksudnya apa ya? Sebenarnya dari judulnya sudah jelas Yang dimaksud adalah syariat poligami yang terzalimi. Ya. Yang terzalimi bukan saya tidak berbicara tentang praktisinya. Tetapi syariat poligami ini adalah syariat yang sangat indah. Yang diturunkan oleh Rabbul Alamin. Yang al-hakim, yang maha bijak, yang tahu tentang makhluk yang ia ciptakan. Alaya'alamu man khalaq, bukankah yang menciptakan lebih tahu tentang yang dia ciptakan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan syariat Yang pas Dan tepat Untuk dijalankan oleh makhluk-makhluk Yang Allah ciptakan Namun syariat poligami Menjadi tercoreng Dengan Orang-orang yang Tidak paham tentang indahnya syariat Tersebut Maka dia terdolimi dari sisi ini ya Terdolimi karena Muncul orang-orang yang Benci terhadap syariat poligami Kalau seandainya yang benci terhadap syariat ini adalah orang-orang non muslim Orang-orang kafir Maka itu perkara yang biasa Karena mereka dari dahulu Berusaha untuk Mencela agama yang sudah sempurna ini Dan mereka melakukan propaganda-propaganda Untuk Menyoroti secara khusus syariat poligami Dengan berbagai macam dalih yang mereka Utarakan Seperti ketidakadilanlah atau persamaan genderlah dan apalah yang mereka utarakan untuk mencoreng syariat poligami. Dan ini persis mereka lakukan juga terhadap syariat waris. Tatkala ada pembagian dalam sebagian kondisi liz-dzakari mithlu hadzil unsayayn, berartinya laki-laki mendapat dua bagian adapun wanita satu bagian, maka mulailah orang-orang kafir Mereka menggaungkan masalah ini, ingin mencela dua syariat ini, syariat poligami, syariat waris. Kalau mereka berhasil mencela dua syariat ini, maka mudah mereka akan menganalogikan dengan syariat yang lainnya. Maka sebagai orang Islam yang benar, yang membela agamanya, yang meyakini bahwa Islam adalah agama yang sempurna maka dia harus membela syariat ini. Karena jika seandainya mereka berhasil mencela syariat ini, dua ini, berarti agama Islam tidak sempurna dan membuka pintu-pintu mereka untuk mencela syariat-syariat yang lain, hukum-hukum Islam yang lain. Oleh karena itu para ulama menulis buku-buku membantah tuduhan-tuduhan mereka, cercaan mereka yang mereka tidak tahu tentang bagaimana indahnya syariat poligami. Yang menyedihkan bahwasanya propaganda mereka ya akhirnya tertular kepada sebagian kaum muslimin, terutama kaum muslimat, terutama ibu-ibu ya yang terbawa dengan ya omongan-omongan mereka akhirnya secara sadar atau tidak sadar menjadi wanita-wanita anti poligami anti syariat Allah Subhanahu Wa Ta'ala ya, Hai ini yang kita khawatirkan yang kita khawatirkan tentunya banyak diantara ibu-ibu yang tidak suka poligami bukan karena syariatnya tapi karena praktisinya karena suaminya yang poligami kalau suami orang yang poligami nggak masalah he <tapi, tapi karena praktis ilah suaminya yang dia anggap mungkin tidak adil mulailah dia benci terhadap syariat poligami saya khawatir ke namanya seatan akan bisikan dalam hatinya seakan-akan syariatnya tidak adil seakan-akan saya tidak adil maka di sini syariat poligami seakan-akan terdholimi dari orang-orang yang tidak tahu tentang hakekat- syariat ini termakan dengan propaganda orang-orang nonmuslim kemudian syariat poligami juga terholimi dari sisi praktisinya dari sisi praktisinya. Ya. Betapa banyak orang-orang yang menjalankan praktek poligami, mereka tidak paham tentang fikih poligami. Ya. mereka mengedepankan syahwat ya daripada ilmu. Padahal saya katakan tadi, poligami adalah fikih tingkat tinggi ya. Seorang yang masuk dalam bab ini harus punya bekal yang luar biasa, bukan sekedar ilmu, bukan sekedar harta, mental juga dia harus punya. Ya. Kebijaksanaan dalam menghadapi kehidupan rumah tangganya tapi kalau dia seorang yang lemah ya yang secara ilmu terkadang tidak punya ya kemudian mengedepankan emosinya ya atau ketakutan berlebihan kepada istri yang pertama sehingga mendolimi istri kedua atau ketakutan yang berlebihan kepada istri kedua sehingga mendolimi istri yang pertama dan akhirnya dia tidak pantas untuk menjalankan syarat ini akhirnya dia mencoreng syariat poligami yang terjadi akhirnya praktisi praktisi tersebut yang menjalankan poligami dengan tidak tepat sehingga akhirnya menjadi momok yang menakutkan bagi e, para ibu-ibu sekalian ya. Karenanya pada kesempatan yang berbahagia ini ya kita ingin menjelaskan tentang apa sebenarnya ya syariat poligami. Syariat yang indah yang Allah turunkan dalam Al-Qur'an yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang dipraktekkan oleh para sahabat, hampir seluruh sahabat poligami. Hukum asalnya mereka poligami. Ya, hukum asal mereka poligami. Tidak seperti kita hukum asal penakut ya. <laughs> yang berani cuma sedikit ya. Ta kalau para sahabat dulu hukum asal mereka poligami ya. Dan saya juga jarang tahu ada sahabat yang tidak, poli, tidak poligami. Ya. Ini menunjukkan syyaratt ini syariat yang yang mulia. Uh, Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebenarnya syariat poligami bukanlah syariat yang baru dalam agama Islam tetapi dia syariat yang sudah ada sejak dahulu Hai hanya saja tidak teratur misalnya kita katakan di Romawi atau Persia mereka menikah dengan istri yang banyak tanpa ada aturan ya raja-raja mereka dan yang lainnya demikian juga agama-agama yang lainnya betapa sering kita dengar raja dari kita kerajaan ini yang beragama ini istrinya banyak atau selirnya banyak perkara yang yang sudah ada sejak zaman dahulu ya. hanya saja syariat mengatur dengan rapi dengan kaedak-kaeda dan aturan-aturan agar bisa berjalan dengan baik dan kita dapati bahwasanya syariat poligami juga sudah ada di agama Bani Israil Yahudi maupun Nasrani makanya kalau kita buka Biblia, kemudian kita buka perjanjian lama, kitab kejadian misalnya, atau yang lainnya, kita dapati bahwasanya mereka menyebutkan, nabi-nabi mereka yang mereka akui juga berpoligami, contoh nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim AS disebutkan, punya istri, ada Sarah, ada Hajar, bahkan kalau tidak salah dalam Bible mungkin ada istri yang ketiga, minimal dua. Kemudian mereka sebutkan juga misalnya Nabi Ya'qub AS, yang memiliki 12 anak laki-laki, ya maka Nabi Ya'qub, memiliki anak dari empat wanita dari dua wanita merdeka kakak beradik yaitu uh, Lia dan Rahil kemudian dari budak-budak istri-istrinya itu Zilfi dan Bilha ya jadi menunjukkan bahwasanya Yakub punya anak anak yang banyak dari empat wanita dan ini termaktub dalam kitab suci mereka maka lantas kenapa mereka kemudian sekarang mencela syariat paligami, seakan-akan syariat yang zalim dan yang lainnya. Belum kalau kita berbicara tentang Nabi Sulaiman AS. Ya. Tentunya disebutkan bagaimana banyak wanita di sekeliling Nabi Sulaiman AS. Jadi ini bukan syariat yang baru, syariat yang sudah ada dalam agama-agama yang terdahulu, bahkan dalam kebudayaan-kebudayaan terdahulu yang tidak ada agama ya maka syariat Islam mengatur dengan dengan baik. Kita ingin menjelaskan tentang bagaimana agungnya syariat ini. Yang pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak -bap dan Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah telah menghalalkan syariat ini dalam Al-Qur'an. Dalam firman dalam surat An-Nisa, <tos> "Fankihu ma taaba lakum minan nisaa' masna wa thalatha wa ruba'a wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan." Kata Allah Subhanahu wa nikahilah wanita-wanita yang kalian sukai. Ya, 2 atau tiga atau empat kalau kalian takut fawahidah maka satu saja ya ya, ya saya ulangi <laughs> biar jelas ya biar jelas kita di posisi yang mana ya <laughs> <fangkihu> ma balam nikahilah wanita yang kalian sukai masna dua wasulasa tiga waruba empat fa <fain> hifum kalau kalian takut berapa fawahhi ini takut yang syar'i ya <laughs> Takut yang diperbolehkan dalam syariat <laughs> Kalau tidak mampu untuk adil Kalau kalian tidak mampu untuk adil Di antara istri-istri kalian maka cukup satu Ini dalil bahwasnya poligami diperbolehkan Kemudian juga Mahfum dari firman Allah Subhanahu wa ta'ala Juga dalam surat An-Nisa' Kata Allah Subhanahu wa ta'ala Dan seterusnya kata Allah Subhanahu wa ta'ala di akhir ayat wa antajamau kata Allah diharamkan bagi kalian menikahi ibu-ibu kalian menikahi ya putri-putri kalian menikahi saudari-saudari kalian menikahi bibi-bibi kalian tante-tante kalian ya ponakan-ponakan kalian Dan seterusnya sampai di dekat penghujung air kata Allah diharamkan bagi kalian wa antajamau ukhtain diharamkan bagi kalian untuk menikahi dua perempuan kakak beradik enggak boleh digabungkan berarti dipahami kalau Bukan kakak beradik boleh atau tidak? Boleh Yang Allah larang adalah menggabungkan kakak beradik Tidak boleh Karena itu akan menimbulkan uh, Pemutusan silaturahmi Karena akan menjadi kecemburuan diantara uh, Kedua istri tersebut Maka Allah melarang menikah dengan Dua wanita yang kakak beradik dipahami dari ini bahwasnya Seandainya dua wanita tersebut bukan kakak beradik Maka hukumnya boleh Ini syariat yang jelas Dan ijma' ulama' bahwasnya uh, Syariat poligami datang dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan tegas dan juga dijelaskan dalam sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari mana sisi bahwasanya syariat ini adalah syariat yang indah yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala? Banyak sisi dijelaskan oleh para ulama. Yang pertama, ya, sisi keindahan syariat ini bahwasanya syariat poligami ini dia memandang kemaslahatan dari sisi makro bukan dari sisi mikro ya. kebanyakan wanita yang merasa misalnya tertalimi dalam tanda kutip mereka merasa tertalimi tak kalah dipoligami ya. dia memandang daripada sisi dirinya bahwasanya dalam rung, lingkup rumah dia dia terkurang jatahnya jatah nginap suaminya berkurang ya mungkin jatah belanjanya berkurang jatah jalan-jalannya berkurang dan itu benar konsekuensi dari seorang laki punya istri dua maka dia akan bagi jatah nginapnya, jatah jalan-jalannya. Maka ditinjau dari sisinya, dia merasa bahwasanya dia dalam tanda kutip dzalimi ya, ya, Bahwasanya haknya dikurangi yang biasanya dia terima haknya 7 hari sekarang jadi berkurang misalnya berkurang 3 hari atau berkurang beberapa hari. Maka dari sisi mikro dia merasa dia dizalimi. Tetapi syariat memandang yang lebih luas daripada itu. Syariat memandang umat Islam sebagai satu kesatuan. Bahwasanya di dalam dunia Islam banyak sekali wanita-wanita yang hen, harus diayomi, yang harus di diayomi ya. Banyak ya. Gadis-gadis atau perawan-perawan yang sudah tua yang tidak ada yang menikahi mereka, banyak janda-janda yang meninggal suami mereka atau ditalak oleh suami mereka yang tidak ada yang mengayomi mereka bahkan janda-janda tersebut juga terkadang membawa anak-anak kecil, anak-anak yatim ya. Tatkala syariat melihat secara makro, maka syariat poligami ini sangat indah. Siapa yang mau berkorban untuk mengayomi wanita-wanita tersebut? Oleh karena saya punya kawan, saya punya kawan banyak yang praktisi poligami ya. Cuma saya belum tertular ya. <tuh> <tuh> <tuh> Kalau mau dilihat dari keturunan, buyut saya poligami. Ya. Ya, saya ini produk-produk poligami. Seandainya tidak ada poligami saya tidak muncul di atas muka bumi ini. Siapa? <laughs> ya. Jadi buyut saya poligami, nikah dua, kakek saya juga nikah dua yang saya dari, dan saya dari istri kedua. Kemudian bapak saya juga nikah dengan ibu saya, kemudian nikah juga dengan wanita yang lain dan saya tidak ya. Ini menunjukkan bahwanya poligami bukan keturunan ya. Yang <laughs> yang keturunan itu penyakit gula ya. <laughs> Teman saya juga banyak praktisi poligami, apalagi kalau di Arab teman saya rata-rata banyak poligami. Dan mereka berkata kepada saya, ya Firanda, poligami itu bukan sebenarnya ada benar, kita tidak pungkiri, ada kelezatan. Tetapi sisi tanggung jawab lebih besar daripada kelezatan. bahwasanya seorang yang terkali poligami bukan pikiran dia sekedar merampiaskan hawa nafsu, banyak pikiran yang dipikirkan. Dia misalnya ingin memiliki anak yang banyak misalnya, dia ingin mengayomi para wanita misalnya, banyak hal yang dia pikirkan. Sehingga dia berkata kepada saya, bahwasanya poligami itu tanggung jawab lebih besar daripada sisi kelejahatan, bayangkan kalau punya istri tiga kemudian punya anak banyak, siapa yang ngurusi anak tersebut? butuh seorang laki-laki yang hebat ya yang hebat, yang punya mental yang kuat, dan punya ekonomi yang bagus untuk bisa mengayomi orang-orang tersebut, wanita wanitanya tersebut bukan orang yang nekat ya, yang tidak punya modal suatu hari saya duduk di teman saya teman saya maksudnya Alhamdulillah Punya kelebihan harta. Tiba-tiba dia cerita, atau ada yang telepon dia, seseorang telepon dia. Tolong bantu saya, ini motor saya bocor, ya masukkan bengkel, saya enggak punya uang untuk bengkelin motor, subhanallah. Dia bilang, Ustadz, saya tahu siapa orang ini? Saya bilang, saya enggak tahu. Orang ini, Ustadz, dia untuk bayar bengkel motor enggak punya, tapi istrinya dua, masya, Allah. masya Allah. Ini contoh praktisi nekat. <laughs> Baru saya saya katakan bahwa poligami bukan bukan sirkle zatan tapi bagaimana pertanggungjawaban yang luar biasa ya. Sehingga Syariat melihat secara apa? secara makro. Bayangkan kita lihat di daerah-daerah, di negara-negara kafir yang mereka menolak poligami, bahkan diantara mereka mengharamkan ya, perceraian misalnya, apalagi nikah dua kalau ada masalah tidak boleh cerai sama sekali sehingga n'apapa berzina tapi yang penting tidak boleh cerai maka banyak sekali penyakit-penyakit sosial yang terjadi banyak prostitusi, banyak perzinahan kemudian perempuan menunggu dinikahi laki-laki ternyata dia bersaing dengan lelaki, wanita dia nunggu laki-laki untuk didatangi ternyata dia bersaing dengan laki-laki, kenapa? banyak praktisi homo ditambah gak laku-laki perempuan Laki-laki ternyata punya pilihan bukan cuma perempuan Dia juga suka apa? Laki-laki Sehingga semakin banyak penderitaan di, di Dalam kehidupan mereka Belum anak-anak tidak ada yang ayomi Anak-anak tidak punya bapak, tidak punya ibu Akibat banyak persinahan, ini semua kenapa? Karena permusuhan yang nyata terhadap Praktek apa? Poligami Maka Allah yang maha tahu Tentang ciptaannya menurunkan syariat Yang pas buat Makhluknya Oleh karenanya syariat poligami ini tidak boleh dicela Anda tidak bisa mempraktekkan, anda jangan mencela praktek poligami. Anda ternyata, suami anda ternyata tidak bisa menjalankan praktek poligami dengan baik, jangan syariatnya dicela Jangan syariatnya dicela Dan jangan sampai dalam diri anda benci dengan syariat poligami. Ini syariat diturunkan dirabbul alamin untuk kemaslahatan makro. Ya, bukan hanya sekedar melihat pada satu rumah, dua rumah, tidak. Tidak melihat kepada satu dunia islam. Satu kabupaten, satu negara islam Dengan berbagai macam permasalahan sosial, penyakit sosial yang ada Maka ada satu syariat yang mudah untuk mengayu mereka Itu syariat poligami Paham bapak-bapak? Ibu-ibu paham ibu-ibu? Ya. Baik Yang kedua yang menunjukkan syariat poligami adalah syariat yang merupakan mukjizat Bahwasannya syariat ini turun pas buat kondisi laki-laki dan perempuan Dalam Islam, lelaki dan perempuan tidak dihukumi sama, tetapi disikapi oleh Islam dengan keadilan. Dan keadilan tidak sama dengan menyamakan. Jangan menyangka bahwa namanya adil itu harus menyamakan. Ya. Kalau misalnya saya punya murid di kelas, yang satu rajin, yang satunya bahlul. Kemudian yang satunya nilainya 10, yang satunya nilainya minus 2. Kemudian saya satunya ranking 1, satu, satunya tidak naik kelas. Akhirnya yang tidak naik kelas tanya Ustaz, Ustaz enggak adil Kita kan sama-sama murid Ustaz Jadi maksudnya apa? Ya kita sama-sama reking satu Ustaz <laughs> ya Gimana reking satu sama-sama? Ente bahlul dia pintar ya. Maka tidak berarti Keadilan itu harus menyamakan paham Dan dalam Al-Quran banyak sekali Allah membedakan ya. Kul hal ya la ya Katakan apakah sama Antara yang berilmu dengan tidak berilmu Beda Allah membedakan ya, Apakah sama orang kafir dengan orang muslim afana ja al muslimina kal mujrimina apakah mensikapi ya orang-orang islam seperti orang-orang pendosa, mujrim orang kafir tidak akan sama ya. Qul hal yastawi al a'ma wal basir am hal tastawi dhulumatu wan nur apakah sama yang melihat hak dengan yang buta dari kebenaran? Apakah sama antara cahaya dengan kegelapan? Allah banyak bedakan hal. Ini dalil bahwasanya keadilan itu bukan persamaan. Tetapi keadilan dalam Islam namanya ala meletakkan sesuatu pada tempatnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya yang tepat itulah namanya adil. Itulah namanya keadilan. Nah, orang-orang kafir, mereka ingin menyamakan antara wanita dengan laki-laki. Mereka menganggap wanita adalah kompetitor bagi laki-laki. Laki-laki kompetitor bagi wanita. So, kita, sekarang wanita dianggap seperti laki-laki, disikapi sama, suruh kerja yang keras ya sampai berbagai macam hal bahkan perempuan kemudian mungkin super track kita ngelihatnya kasihannya kemudian perempuan kerja keras ya keluar pagi kemudian kerja berat yang bukan bidangnya sehingga wanita terhina ya terhina Islam tidak demikian wanita di rumah dimuliakan jadi ratu ya terkadang jadi pembantu ya lihat kondisi Jadi maksudnya dimuliakan di rumah, yang kerja laki-laki, kerja laki-laki. Perempuan -laki. saat dia punya tugas berat, ngurus anak-anak, ya ngurus buah hatinya, buah hati kita diurus oleh istri kita. Tugasnya berat, ya. bukan kemudian suruh keluar rumah, kemudian cari nafkah, kompetitor dengan laki-laki, bersaing dengan laki-laki. Laki-laki bicara, dia pun teriak-teriak dalam forum. Tidak demikian. Ya. Itu tata cara pemikiran orang barat. Ya. ya. Yang mereka ingin merendahkan wanita Dengan propaganda tersebut Maksudnya ingin menyamakan wanita dan laki-laki Seakan-akan mengangkat belajat wanita Namun pada hakikatnya adalah Menghina para wanita Sehingga wanita bisa dijamah oleh siapa saja Bisa dijamah oleh siapa saja Boleh dinikmati oleh siapa saja Beda dengan dalam Islam Paling karanya Islam melihat Ada perbedaan laki-laki dengan perempuan Sehingga dimunculkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat poligami. Banyak sisi. Pertama, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Kenyataan menunjukkan bahwasanya jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Jumlah wanita jauh lebih banyak daripada jumlah lelaki. Ya, kalau setiap laki-laki hanya mengawini satu perempuan, bagaimana sisa wanita yang berlebihan tersebut? Ada yang membuka daftar untuk eh uh, biro jodoh. Misalnya laki-laki yang daftar 10.000, yang perempuan mungkin 30.000, ya. Bagaimana? Kalau, kalau jadi semua, masih ada 2 3 yang tidak terayomi. Ya. Bahkan Nabi mengabarkan bahwasanya di hari kiamat kela, min alamati sa'ah, diantara tanda-tanda hari kiamat, antaksuran nisa wa yaqillal rijal, bahwasanya banyak wanita dan sedikit lelaki. Hatta yakuna lilkhomsinam, likhomsinam ra'ah, al qayyimul wahid sampai-sampai pada suatu kondisi di mana 50 perempuan yang ngurus satu laki-laki bayangkan -laki. kalau antum ada di zaman tersebut antum dikejar 50 wanita <laughs> sampai jumlahnya berlipat ganda sampai 50 wanita yang ngurus berapa satu orang laki-laki itu akan tiba sampai menjelang hari akhir kiamat ya oleh karenanya kenyataan menunjukkan bahwa jumlah wanita lebih banyak daripada Lelaki, sehingga Tidak mungkin Cuma satu, hanya menikahi satu Kalau kenyataannya demikian, maka Banyak wanita yang tidak terayomi Baik Siapa tahu ada SW ada Dari istri saya, karena istri saya hadir ya Rasha. Nggak ada, berarti aman Baik <laughs> <laughs> <Taip>. Kita lanjutkan <laughs> pinggu aja ada <laughs> istri saya bawa bawa anak saya juga masyaallah. Terus <laughs> so, kita lanjutkan ya sampai di mana tadi? <laughs> tanda kiamat 1.50. Oh iya, kiamat 1.50. Kemudian juga Allah Maha tahu tentang bagaimana perbedaan lelaki dengan wanita. Lelaki tatkala sudah mencapai balik sudah mencapai umur 20 misalnya atau 25 tahun, mereka sudah pengin nikah, belum tentu bisa nikah. Adapun wanita kalau sudah dewasa, sudah balik, sudah haid, sudah siap dinikahi. Artinya yang ready untuk dinikahi dari sisi wanita lebih banyak daripada ready dari sisi laki-laki yang mau nikah. Kenapa? Laki-laki kalau sudah balik, sudah pengin nikah, sudah jadi jomblo sejati, duit enggak punya. Dan itu banyak saya pertanyaan jomblo-jomblo yang menderita banyak. Ya, sampai kepada saya banyak sekali. Ustaz, tapi saya belum punya ini, Ustaz. Ustaz, saya sudah pengin nikah, masih kuliah, Ustaz. Ustaz, saya mau pengin menikah tapi enggak punya modal, banyak sekali. Saya bisa meringangi penderitaan mereka. <laughs> Jadi maksud saya, selain jumlah wanita lebih banyak, poin kedua, wanita itu yang ready untuk dinikahi banyak lebih daripada laki-laki. Laki-laki enggak ada yang ready. Tunggu Ustaz. Aduh, belum bisa. Saya belum mapan, belum mau nikah. Ya. Sampai umur berapa? Tunggu, 25 lah. Mapan dulu. Gak mapan-mapan. Sampai umur 30. Gak mapan-mapan. Sudah mapan, aduh takut ustaz. Aduh, takut tanggung jawab. Sehingga maksud saya banyak laki-laki yang... ...kesiapan mereka untuk nikah. Ready stocknya sedikit. <laughs> Ini menunjukkan... ...yang berani yang mau nikah... ...dia harus mengambil lebih daripada... ...satu jika memungkinkan. Berikutnya... ...lelaki... Bekerja di luar menghadapi banyak risiko Sehingga kemungkinan mereka tewas terlebih dahulu Lebih besar Daripada ibu-ibu Oleh karenanya Kebanyakan yang kita lihat dalam kehidupan dunia ini Janda wanita Suaminya sudah meninggal Suaminya sudah meninggal Jarang kita dapati duda istrinya sudah meninggal Jarang Yang kita sering dapati janda suaminya sudah meninggal Kenapa suaminya kerja keras di perusahaan, mungkin menghirup udara yang kotor, dan yang lainnya mudah sakit, akhirnya meninggal dunia. Itu banyak kejadiannya. Ya. Sehingga akhirnya jumlah lelaki semakin sedikit lagi. Dibandingkan dengan jumlah apa? Wanita. Masih kurang lagi dalilnya. <t> uh <-huh> Saya rasa ini menunjukkan ya. Banyak perbedaan. Perbedaan yang lain kata para ulama. Perbedaan yang lain ya. Bahwa lelaki, ya, Sampai usia misalnya tua 60-70 Mereka masih berhasrat Beda dengan wanita, wanita sudah menopo Sudah mulai kurang hasrat mereka Bahkan terkadang sudah hilang sama sekali ya ya Saya sampai pernah di Mekah Saya ngisi pengajian Datang seorang laki-laki Umur 70 Dia bilang ustad Apa yang harus saya lakukan ustad Saya ini masih berhasrat so, Istri saya umur 60 tahun Kalau saya mau berhubungan Dia bilang, sakit. Saya takut, Ustadz. Akhirnya saya terjurumus dalam zina. Ih, zina apa, Pak? Saya masturbasi. Tapi <laughs> enggak ada cara lain. Saya bilang, Ya udah Pak. Kalau memang begitu, Bapak bisa berhubungan. Istri tidak harus dengan dengan di kemaluannya. Mohon maaf ini, jomblo. Mohon maaf ya. <laughs> saya bilang, enggak bisa. Istri Bapak yang melakukan masturbasi buat Bapak dan yang lainnya. Artinya saya kasih solusi. Tapi maksud saya, dia menderita... ya sementara di umur 70 dia masih berhasat istrinya sudah tidak mau bahkan merasa sakit bahkan merasa didolimi kalau di digauli ya seandainya Antum sampai umur 70 istri Antum ternyata sudah tidak mau berhubungan ya, ya kalau tidak ada solusi tidak ada istri kedua misalnya maka ini susah bagi lelaki hmm, susah ngomongnya ibu-ibu <yuruh> mohon maaf ibu-ibu ya Saya cuma menjelaskan. <guluh> Kita lanjut sama ini Ada WA nggak? <Coba>. Aman, aman. <guluh> Jadi, ini berbagai macam sisi yang akhirnya dijelaskan oleh para alam bahwasannya syariat poligami adalah Syariat yang indah Yang jadi permasalahan Adalah praktisinya Praktisi poligami yang tidak tahu Hukum dalam menjalankan praktisi tersebut Oleh karenanya Islam memberi syarat Bagi laki-laki yang mau poligami Harus memenuhi persyaratan Harus memenuhi persyaratan Yang pertama Dia harus adil Kalau dia tidak adil Maka tidak boleh Allah tegas mengatakan, فَإِنْخِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُ Kalau kalian takut tidak adil, فَوَهِدًا. Maka satu saja. Ya. Kalau takut tidak adil, maka satu saja. Ya. Ustaz, kalau kita tidak poligami, enggak apa, kalau ente takut tidak adil, ya sudah, jangan poligami. Bahkan syarat memberi ancaman keras, kata Nabi SAW. Ila ja Barang siapa yang punya dua istri, kemudian condong kepada salah satunya, Maka dia akan datang pada hari kiamat badannya miring. Ini menunjukkan terjadi penyimpangan dalam hal ini. Sampai Nabi menyebutkan secara khusus peringatan keras. Barang siapa yang tidak adil terhadap istrinya condong kepada salah satunya. Maka dia datang dalam kondisi miring. Ini menunjukkan tidak adil dalam praktek poligami dosa besar. Karena dipermalukan oleh Allah pada hari kiamat kelak. Dibangkitkan di padang masyar, badan miring-miring. Ya akhirnya kenapa akhirnya miring badannya? <laughs> Perasaan nanti ke masjid rajin, kemana rajin. Ya, ternyata tidak adil dalam berumah tangga. Sampai-sampai sebagian ulama seperti dari madhab. Dari madhab uh, Hambali menyebutkan hukum asal poligami makruh. Sampai ada yang demikian. Hukum asal poligami makruh dibenci. Kenapa? Karena seorang akan mengantarkan dirinya pada kezoliman, ketidakadilan. Itu menunjukkan bahwasnya tidak semua orang bisa melaksanakan poligami. Tidak semua lelaki bisa melakukan poligami. Dia harus tahu bagaimana menjalani, ya mengatur rumah tangganya. ya Dia harus adil. Kalau dia tidak adil, maka tidak boleh dia berpoligami. Yang kedua, dia harus mampu secara finansial, secara ekonomi dia harus mampu. Ya. Kalau tidak mampu, maka tidak boleh. Jangankan untuk menikah dua, untuk menikah satu harus punya ekonomi. Kata Nabi SAW, Ya ma' syarha syabab. Wahai para pemuda Barang siapa di antara kalian Punya kemampuan yaitu ekonomi maksudnya ya. Ya. Maka menikah Karena menikah bisa menundukkan pandangan Dan bisa menjauh kemaluan Kalau untuk menikah istri pertama saja Nabi mempersyaratkan harus punya apa? Kemampuan ya, secara ekonomi Untuk mengurus istrinya Bagaimana lagi kalau Menikah dua dan tiga dan seterusnya Di antara pertanyaan yang aneh pernah saya hadapi, ada seorang wanita bertanya kepada saya di pengajian, Ustadz, suami saya pinjam uang sama saya, Ustadz mutang sama saya. Ternyata saya selidiki, dia ngutang sama saya untuk poligami. <usah> <tis> <tis> <tis> <tis> ini memang apa namanya luar biasa, nekat ya. <tis> Jadi ekonomi harus kuat, kalau tidak kuat tidak boleh poligami. Kalau tidak, siapa yang ngomong istri? siapa yang ngomong anak-anak ya, ya jadi harus kuat secara ekonomi, kemudian saya katakan juga harus kuat secara mental dia punya jiwa kepemimpinan untuk bisa mengatur istrinya kepemimpinan sini bukan berarti dia teriak-teriak, marah-marah nampar sana-nampar sini, sana. tidak, tapi dia punya kemampuan untuk mengatur ya bisa jadi seorang bisa mengatur perusahaan, dia tidak bisa mengatur rumah tangganya, banyak orang seperti itu Dia dalam bidang dunia perkerjaan dia hebat, tapi dalam rumah tangga dia hancur. Dia tidak bisa mengatur. Tidak bisa? Tidak bisa mengatur. Kalau dia tidak bisa mengatur, maka yang dia bawa dalam kehidupan rumah tangganya adalah kesengsaraan. Ya, adalah kesengsaraan. Ya, makanya saya punya kawan juga, praktisi poligami. Dia bilang, ya Firanda, dulu waktu saya menikah saya bayangkan saya akan menjadi serigala di antara dua... Kambing betina. Setelah saya poligami, saya menjadi kambing diantara dua serigala betina. <tuk> <tuk> sehari dua omelin di sana, sehari dua omelin di sini. <tuk> Ada ikhwan poligami. <tuk> Kita cuma cerita. Sudah lama dia tidak muncul. Setelah sebulan untuk berapa waktu dia datang kemudian dia datang ketemu kawan saya. Gimana? Inti poligami. Sedih. Hahaha. <tuk> <laughs> Kasihan. Ada orang poligami datang ke rumah kurus, masyaallah. Ini poligami bukan mendatangkan kebahagiaan, mendatangkan apa? penderitaan. Berarti dia tidak kuat secara mental untuk menjalankan roda rumah tangga. Maka seorang ya tatkala ingin berpoligami, dia harus siap ini semua. Tentunya dia meminta petunjuk kepada Allah, minta kekuatan kepada Allah, istianah billah, minta pertolongan, kemudian dia jalankan berusaha semaksimal mungkin dan pasti akan ada Ujian dan pasti ada hambatan Itulah dia ingin menjalankan syariat yang Yang mulia maka ada hambatan Ada ujian Ujian tersebut terutama di zaman kita ini Di zaman kita ini khususnya Di tanah air Di sebagian tempat Poligami adalah perkara yang sangat Sangat biasa contoh di Arab Saudi Arab Saudi orang poligami Mudah sekali teman-teman Poligami punya duit tinggal poligami Apakah istrinya gak marah Ya marah cemburu tapi gak bisa apa-apa Mau ngapain? Ya. Karena semua orang juga poligami. Bahkan istri pertama adalah produk poligami. Istri pertama mungkin dia adalah anak dari istri ketiga bapaknya. Terus dia mau anti-poligami gak bisa. Dia sendiri produk apa? Poligami. Sehingga poligami adalah hal yang biasa di Arab Saudi. Bahkan di antara cerita yang saya pernah dengar, ada seorang orang ingin menikah, menikah lagi, maka anak-anaknya kumpul musyawarah sama dia. Abi nikah yang begini dong Bi Diskusi sama anak-anaknya Hebat atau tidak Itu terjadi Karena suatu hal yang yang biasa Sehingga biah atau lingkungan mendukung terjadinya praktek poligami Contoh lebih hebat lagi seperti di Afrika Di Afrika Kawan-kawan saya yang dulu di Universitas Lamadina Kata mereka ya Firanda Kalau kita tidak poligami Kita dianggap berpenyakit Dianggap lemah syahwat Dihina maka hukum asalnya kita poligami saya punya kawan datang ketemu saya musim haji dia S1 S1 tapi istrinya 3 NTS3 istri cuma satu <lumga> <lumga> saya bilang istri saya for in one <lumga> jadi maksud saya ya, bagi mereka tuh hal yang biasa bahkan orang tidak poligami dihina Sehingga karena kondisi sudah biasa, poligami tidak ada yang demo-demo di -demo, situ, tidak ada yang protes-protes. Ya. Beda tatkala kita di tanah air. NT mau poligami, ujian berat di hadapan ente Ya kalau kita bilang poligami, indah ya, impian para lelaki. Satu kata berjuta makna. Tapi begitu dilaksanakan ternyata berat. Yang menghalangi poligami pertama, istri kita yang pertama jelas tidak mau ya sampai diantara mereka ucapkan kata-kata yang keras ya ya saya tidak bercitanta saya tidak ya ya nanti saya salah paham ini cerita tentang istri orang lain langkahi dulu mayatku uh bayangkan <tuk> itu mereka ucapkan langkahi dulu mayatku Hai diantara mereka yang berkata saya siap di madu kalau suami saya siap diracun uhha <tuk> <tuk> Mengerikan Dan itu. Terjadi terjadi di tanah air kita. Di tanah air kita terjadi ya. Kondisi mengerikan ya. Kondisi mengerikan. Enggak, bukan, bukan pengalaman saya. Alhamdulillah saya tidak begitu ya. istri saya sudah bilang dari dulu. Abi saya sudah siap. Masyaallah, siap pentungan. <SILENCIO> Baik, kita lanjutkan <SILENCIO> Ada WA enggak? <SILENCIO> aman, aman Lanjut. Kemudian ujian kedua Terkadang yang menghalangi Ibu kita sendiri Terkadang anak-anak kita ya Sampai istri terkadang bilang Nah, mau enggak? Bapak kawin lagi. Enggak mau, enggak mau, enggak mau. Harusnya bapaknya bilang, kalau kamu punya ibu lagi, bisa minta uang sama dua ibu. <laughs> <laughs> kalau satu enggak kasih, dari yang satunya dikasih. <laughs> <laughs> <laughs> Jadi, apa namanya penolakan luar. Jadi orang tua kadang menolak, kemudian kakak adik-adik semua mencacimaki, adik-adik perempuan. Ingat, ini bukan pengalaman pribadi ya. Enggak, saya cerita tentang teman-teman adik-adik protes. Kenapa Kak nikah lagi? Gimana? Oh, sudah. Protes. Tetangga menghina. Subhanallah. Berat. Ya, maka ini semakin menunjukkan orang yang bisa poligami dengan baik, orang yang hebat di tanah air. Bisa jadi dia wali dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. <laughs> bisa jalankan dengan baik, adil, ini orang hebat. Karena tantangan begitu besar yang dia hadapi untuk menunjukkan syariat Allah yang sempurna ini, ya. Berat, tidak gampang kemudian terkadang kalau sudah dipoligami istri pertama istri kedua istri pertama dengan beratnya menerima dan saya tidak tahu ada ujian lebih berat bagi wanita seperti poligami saya rasa paling berat zaman sekarang ini terutama Indonesia perempuan diuji dengan ujian poligami kalau dia bisa menjalani insya Allah dapat pahala yang besar kenapa? karena dia memperjuangkan syariat Allah dia tidak ingin poligami tercemar dengan kelakuannya maka dia berusaha menjalankan dengan baik tapi itu ujian yang sangat yang sangat berat Terkadang ini sudah jalan baik-baik ini seorang laki-laki punya istri satu istri kedua Ternyata ada provokator Ada setan-setan perempuan beredar Datanglah ibu-ibu yang kepanasan Kepada istri pertama Anti kenapa dipoligami Anti gak bisa servis suami ya hmm. Jadi membuat kesan seakan-akan wanita yang dipoligami Wanita rendahan Tidak dicintai lagi oleh suaminya. Ini tidak benar. Ini ini pendusta ini kebohongan. Dan banyak wanita termakan tadinya sudah hidup tenteram, akhirnya termakan dengan setan-setan perempuan yang datang kepada istri pertama. Istri pertama akhirnya berontak. Padahal tadinya dia sudah kuat, dia sudah sabar. Maka saya katakan ibu-ibu, anti yang poligami, anti sedang berjuang menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Jangan termakan dengan perkataan setan-setan perempuan. Bukan berarti kalau suami anti memb poligami anti berarti dia tidak cinta sama anti. Lihat, Nabi sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Aisyah. Begitu Khadijah meninggal, meninggal dunia, Nabi sallallahu menikah dengan Aisyah akad tinggal serumah nanti di, uh, di Madinah. Tapi akad pertama Aisyah. Setelah itu Nabi menikah dengan uh, Saudah. Kemudian kemudian kemudian kemudian masih ada sekitar tujuh perempuan atau 8 perempuan setelah Aisyah. Isteri kedua, istri ketiga, istri keempat, seri seterusnya. Tapi yang paling dicintai siapa? Aisha radiyallahu anhu. Dia istri pertama. Secara akad nikah dia istri pertama. Setelah wafatnya Khadija radiyallahu ta'ala anhu. Saya juga dapat di sebanyak orang, dia menikah dua bukan berarti dia tidak sayang sama istri pertamanya. Dia lebih cinta pada istri pertamanya. Bagaimana saya tidak cinta anak-anak saya dari istri pertama. Cuma gara-gara istrinya termakan, tiap hari ngomelin sama dia, lunturlah kecintaannya. Padahal kalau dia bandingkan istri pertama, istri kedua, dia tetap lebih sayang kepada istri. Yang pertama, tetapi istri pertama telah tergoda oleh setan-setan perempuan. Yang menggambarkan bahwasanya kalau kamu dipoligami berarti kamu tidak bisa menservis suamimu, berarti kamu gagal dalam pernikahan, berarti kamu sudah tidak cantik lagi, berarti kamu tidak dicintai lagi oleh suamimu. Ingat ini semua godaan setan. Terkadang setan-setan tersebut, ibu-ibu setan tersebut datang kepada istri kedua. Yang digoda istri kedua sekarang. Ya. Nanti masih gadis. Kok mau jadi istri kedua? Oh. Emang Nanti gak laku ya? Harus jadi istri kedua? Masya Allah. Ngomongan, sadis. Ini <laughs> eh, sadis ya. anti kenapa? anti jangan rusak rumah tangga orang. Subhanallah. Ya kini syariat Allah. Dibilang merusak rumah tangga orang. Ini bahaya ini perempuan-perempuan ini. Saya takut mereka dosa besar. Karena mereka merusak rumah tangga orang lain. Ya. Kalau anti tidak ingin poligami, anti servis suami anti. jangan merusak rumah tangga orang, orang lain. Sehingga mereka kemudian datang mengganggu-mengganggu akhirnya terjadilah perceraian. Akhirnya istri pertama menuntut kepada suaminya, "Pilih saya atau dia?" Ini dilarang oleh Nabi sallallahu Tidak boleh seorang wanita meminta suaminya menceraikan istri yang lain. Tidak boleh. Ya. haram kata Nabi seorang wanita apa minta kepada suaminya uh, uh, talak uh, uh, talak uh, Sambil Ia mengatai tidak boleh seorang minta tolaka uhtiha, meminta dicerekan saudaranya. Sambil Ia menyamakan dia dan istri kedua jelas saudara bagi istri yang istri yang pertama. Tidak boleh. Bersaing-bersaing ya. yang sehat. Kalau berjuang sama-sama, kalau suami tidak adil, suami yang ditegur kamu tidak adil, kamu harusnya bisa yang baik. ya Seperti itu dan yang lainnya. Oleh karenanya saya katakan, kita Indonesia untuk menjalankan sehat poligami, berat butuh seorang laki-laki yang hebat ya yang dia sisi ekonomi oke okay, sisi keadilan juga bisa dia punya mental untuk menghadapi ini semua bisa mengayomi istri kedua istrinya atau ketiga istrinya agar tidak terpengaruh dengan godaan-godaan di luar dan kata-kata orang ya kalau dia bisa maka dia orang yang luar biasa kemudian juga syariat memandang mengatur bahwa lelaki tidak boleh punya istri lebih dari 4 dan ini diantara mukjizat- syariat poligami ya syariat membatasi hanya empat hanya empat Kenapa? kalau lebih daripada empat maka sulit untuk membagi kebahagiaan secara umum lelaki hanya bisa maksimal mengurus wanita empat orang sehingga dia punya waktu untuk mengurus istri-istrinya dan dia punya waktu untuk ngurus apa anak-anaknya ya dengan demikian maka dia hanya maksimal oleh syariat hanya empat makanya waktu turun syariat poligami ya Para sahabat yang punya istri lebih dari empat disuruh cerai oleh Nabi SAW. Tinggalkan empat saja, sisanya cerai. Ya ada pun Nabi SAW lebih dari empat itu keistimewaan Nabi Alaihi Wasallam Khusus buat Nabi SAW. Nabi SAW, ya kalau kita baca ya tentang bagaimana pernikahan beliau semua ada maslahatnya Dan Nabi punya keistimewaan. Contohnya Nabi SAW memiliki kekuatan biologis yang luar biasa. Ya. Terkadang Nabi SAW dalam semalam dia menjimai istrinya langsung 9 orang dengan sekali sekali jalan langsung digilir 9 orang tersebut dan itu jarang yang bisa melakukannya seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ituinya nabi spesial Adapun umatnya maksimal cuma berapa empat. cuma 4 karena itulah yang memungkinkan kadar maksimal yang mungkin seorang bisa memb memb memb membagi kebahagiaannya membagi kebahagiaannya Hai ini tentang syariat poligami sekarang kita bicara bagaimana tentang keutamaan orang yang menjalankan praktek poligami Laki-laki mau mem memperbuat. Mem mem mem Laki-laki yang jalan poligami berarti dia menjalankan syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam, jalankan sunah. Ya. Banyak ibu-ibu yang protes, "Mas, sunah kan masih banyak. Kok pilih yang ini?" Sang suami diam, dalam hati ini dia menjawab, "Memang sunnah yang banyak, tapi yang enak yang ini." <laughs> Cuma dia tidak bisa menjawab. <laughs> Saya sudah jawab tadi. Ya, <laughs> dia menjalankan itu yang dimudahkan menjalankan syariat Allah, ya. Dimudahkan dengan menjalankan syariat tersebut, dia lebih memundukkan pandangan, ya. Dia lebih apa namanya cinta kepada istrinya. Dan itu benar. Saya ketemu dengan beberapa orang praktisi poligami, mereka berkata, "Ustaz, setelah saya berpoligami, saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Kecintaan lebih saya kalau istri kedua berhasrat kepada istri pertama. Sampai istri pertama saya ada hasrat lagi kepada istri kedua rindu." Begitu. Ya. Dan itu logika yang masuk akal. Tetapi logika ini tidak diterima oleh para ibu-ibu. Saya sering bilang kalau seorang tiap hari makan sayur asem. <guruh> ya enggak gimana, tapi kalau sehari sayur asem, sehari sayur kangkung. Jadi enak terus tiap hari. <guruh> Emang kita kita sayur, Ustaz. <guruh> <guruh> saya tidak bilang anti-anti sayur. Ini logika yang yang logis. Yang logis. Dan itu saya dengar langsung daripada para praktisi poligami. Bahwasanya setelah saya poligami saya lebih sayang kepada istri saya yang pertama. Iya ada kerinduan menuju istri yang pertama kalau istri ada rindu pada istri kedua lebih sayang ya. lebih sayang bukan, berarti kalau nikah lagi kemudian cintanya 100% dirubah enggak, berkurang 50-50 tidak logikanya bukan demikian, logikanya kalau dia nikah 100% cintanya pada istri pertama kalau sudah nikah 2 jadi 200 ternyata sinpare 10.000 cinta. <laughs> Jadi maksudnya bertambah cinta tersebut. Dan laki-laki pandai membagi cinta, dia bisa cinta pada orang tua, cinta pada kawannya, cinta pada istri pertamanya, istri keduanya dan tidak berkurang tapi semakin ber bertambah. Intinya ini logika yang benar ya, logika yang yang benar jadi seorang lelaki yang makan praktisi poligami praktek poligami berarti dia menjalankan syariat Allah subhanahu wa'ala menghidupkan kembali sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diamikikan betatawa banyak manfaat dari poligami mengayumi orang ya banyak ya bayangkan dia punya istri 4 misalnya punya anak-anak banyak ya maka banyak yang mendoakannya banyak yang dia urus tiap hari dia kasih makan berapa orang dia berjalan ke Safar misalnya banyak orang yang mendoakannya ya Indah ya Tapi kita susah paling gamel, di Kalau di Arab mudah sekali Contoh saya punya kawan Waktu dia datang ke sini Umur dia baru sekitar 30 Waktu itu istrinya sudah 3 Saya bilang enti anaknya berapa Tunggu firanda, enti tanya sekarang atau bulan depan Apa bedanya Kalau bulan depan anak saya 13 Kenapa istri saya 33 tiganya hamil <laughs> Kalau sekarang masih 10 Masya Allah Masyaallah. Entar umur belum 30 sudah sudah istri ketiga iya tadi ya sudah. Antum tahu bagaimana cerita istri saya yang ketiga? Saya enggak tahu gimana. Suatu hari saya naik mobil. Tiba-tiba ibu saya telepon, dia ketemu dengan akhwat. "Hai fulan, nak, ibu ketemu perempuan cocok kayaknya buat kamu. Kamu mau enggak istri ketiga?" Saya langsung stop, saya ke masjid, saya salat. "Sebentar ibu, saya salat istikharah dulu." Oke okay, Bu masuk begitu mudahnya di sana jadi ibunya malah mendukung sekedar intermezzo. ya jadi intinya jadi ikhwan nasib kita sama ya nasib kita sama jadi menurut saya orang nggak bisa berhasil menjalankan poligami dengan sesuai sunnah dengan adil mengayomi kedua istrinya atau ketiga istrinya mengurusi anak-anaknya maka dia lebih baik daripada yang tidak poligami Makanya Ibnu Abbas berkata kepada Said bin Jubair si Ibn Jubair waktu masih muda, jenggotnya belum tumbuh Maka Ibnu Abbas, sahabat radiyallahu anhuma, berkata kepada tabi'in, muridnya Said bin Jubair Tazawwaj, menikahlah engkau Fa'inna khairu hadhil ummah aksaru hanisa'an Kata Ibnu Abbas, sungguhnya orang terbaik di umat ini yang paling banyak istrinya Yang paling banyak apa? Istri, artinya tanggung jawabnya lebih banyak Dia mengayomi lebih banyak. Banyak orang dia kasih makan, banyak orang dia urus. ya Dan kita punya Khairun keedah. Sebaik-baik orang di sisi Allah yang paling bermanfaat bagi banyak, banyak orang. Kemudian, orang yang bahaskan praktek poligami, menyenangkan Nabi SAW pada hari kiamat kelak. Bayangkan, menyenangkan Nabi pada hari kiamat kelak. Kenapa? Karena kata Nabi SAW, Tazawwajul wadudal walud. فَإِنِّمُ كَافِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Nikahilah wanita yang subur dan mudah memiliki anak yang mencintai karena aku bangga dengan jumlah pengikutku pada hari kiamat kalau misalnya seorang punya istri dua, tiga, atau empat, punya anaknya banyak dia akan hari kiamat membawa umat nabi yang banyak, ini menyenangkan nabi sallallahu alaihi wasallam kemarin saya punya murid, anak lipia saya tanya, ente berapa bersaudara? 21 saudara usat, masya Allah orang Indonesia, ternyata bapaknya praktisi poligami. Ya, saya pernah ketemu teman juga orang Arab teman saya, Nanti berapa sudah 55 bersaudara, masyaallah. 55 bersaudara. Saya pernah diundang makan kambing besar. 24 bersaudara makan bareng, masyaallah. Ya. Jadi kalau seorang ngurusi anak yang banyak, ngurus semua jadi orang yang saleh, misalnya dia bertakwa kepada Allah untuk ngurusi mereka, ini menyenangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam karena Nabi bangga punya umat yang yang banyak. Kemudian diantara antara kau teman orang yang berpoligami tadi banyak yang diurusin terkadang dia menikahi janda terkadang dia mengurusi anak-anak yatim dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sa'i fil armalah wal yatim kal mujahid fi sabilillah orang yang berusaha mengurusi janda dan anak yatim seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala masyaallah ya dia tidak hanya menikahi gadis-gadis saja dia juga terkadang janda yang harus diayomi terkadang ada makanya saya sampaikan kepada para akhwat, para ibu-ibu ibu-ibu, lihatlah bagaimana nasib-nasib janda, kasihan ya nasib-nasib janda bagaimana mereka sendirian terkadang utang sana, utang sini, anak-anak enggak ada yang ngurus mereka ingin menjaga diri mereka, tidak ada yang mengayomi banyak, kasihan ya, ya kita cuma melihat saja, kasihan, tidak bisa berbuat apa-apa <laughs> tapi ini bagi laki-laki, bagi perempuan Masya Allah, perempuan yang siap di poligami iya Maka dia menjalankan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki. Ujian dia lebih berat daripada laki-laki. Dengan omongan banyak orang. Tapi dia berusaha melihat sisi positif. Saya bilang ada sisi positif dimana perempuan kalau dia poligami berarti harinya terbagi. Harinya terbagi misalnya dia istri dua orang, suaminya punya istri dua. Berarti tiga hari, empat hari misalnya. Tiga setengah, tiga setengah misalnya. ya Seperti saya punya kawan, istrinya dua. Tiga hari, tiga hari. Satu harinya gimana? Satu harinya buat perjalanan. <laughs> setengah hari ke sini setengah hari untuk ke istri kedua jadi intinya kalau kita bagi hari tiga hari yang biasanya biasanya semminggu penuh ngurusi suami sekarang berkurang cuma tiga hari ngurusi suami tiga hari yang kosong buat apa bisa buat hafal Quran bisa buat hafal hadits bisa buat belajar fiqih ya ini contoh bisa manfaatkan waktu juga yang lain misalnya suami lagi tidak di rumah dia bisa tidur sama anak-anak Dan anak-anak butuh untuk tidur sama orang tuanya. Apalagi masih kecil-kecil. Bisa dia bimbing. ya Beda kalau dia sama suaminya dia harus terus ngurus suaminya. Sehingga terkadang anak-anaknya kurang. Atau terlalaikan. ya Sedikit misalnya. Ini dari sisi apa? Sisi positif. Dari sisi positif juga dia rela. Sebagian harinya dia berikan kepada saudarinya. Semoga Allah memberi balasan yang lebih baik di akhirat kelak. Di surga kelak. ya Dia niatkan saya merelakan sebagian hari saya untuk kebahagiaan dari saya dan Nabi sallallahu a'alaia mengatakan La yu'minu ahadukum hatha yuhibbali akhihima yuhibbuli napsi Tidaklah beriman seorang sampai dia mencintai bagi saudaranya kebaikan yang dia sukai untuk apa? Untuk dirinya Saya rasa saya tidak usah berpanjang lebar lagi Khawatir ada yang sakit hati Mudah-mudahan ini sekedar yang saya sampaikan Semoga Allah menjaga terus syariat poligami yang bisa menjalankan silahkan menjalankan yang tidak bisa, jangan nekat, jangan sampai anda malah mencoreng syariat yang indah ini. Wallahu ta'ala alam bis kalau yang bertanya dari ikhwan maupun akhwat, bapak, ibu-ibu jomblawan dan jomblawati, saya persilahkan. Masya Allah. Ustaz, jazak Belum ada whatsapp, Sadi? Belum ada whatsapp Masih bisa jawab, insya Allah. whatsapp-nya aman ya. alhamdulillah. Aman, aman kayaknya. Cek juga aman ya. Alhamdulillah. Siap pindah ke Arab Saudi berarti ya. Baik silahkan eh, brothers. brothers dulu ya Boleh. Brothers, Sekali lagi tidak ada pertanyaan nanti Tanya jawab di bawah, di bazar Kita maksimalkan waktu di atas Silahkan dari brothers, ada yang berani nanya gak? Aham ya Silahkan <laughs> Silahkan desa Tolong dioper ke bapak silakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Masya Allah Ustadz kajian yeah. malam ini yeah. Begitu bapak bapaknya semangat juga ya Masya Allah Eh uh, pertanyaannya eh uh, kalau dilihat dari HSE ini semua bapak kayaknya kepinyin, Ustaz. Nah, tentu bicara tentang diri sendirilah. Iya. <laughs> bapak belum tentu ya. berani. Ya kalau dilihat dari mimik uh, mereka. Uh, hukumnya poligami itu kayaknya ya, apa gimana, Ustaz? Eh uh, setengah-setengah, 50-nya takut, 50-nya berani. Kan hmm. gitu, Nah, pertanyaannya Kenapa? Pak? Cuman pertanyaannya bukan itu Ustaz. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya ee, kepada Ustaz, kenapa apa alasan Ustadz sampai saat ini cuman Ustaz belum kuliah gami gitu. Nah, sementara ilmu sudah fikih tingkat Mas tinggi. Gelar Allah. doktor, ya. Disari material itu juga sudah sangat bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Masalahnya kalau Ustaznya Anda pernah tanya ya. sama istri Ustaz Hiranda aja istrinya baru satu Kita baru gimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di depan saya ada dua pilihan Saya berpoligami atau tidak Poligami Tidak harus wajib bagi saya Ya dia terkadang wajib Bagi kondisi tertentu terkadang sunnah bagi kondisi tertentu, terkadang boleh bagi kondisi tertentu. Dan nah, Nabi mencontohkan keduanya. Nabi sallallahu alaihi pernah tidak berpoligami dalam waktu yang lama, 25 tahun. Tatkala beristrikan dengan apa? Khadijah Ya. Kemudian tatkala Khadijah meninggal dunia, maka kemudian Nabi berpoligami. Ya. Saya tidak mungkin menjelaskan di sini. <laughs> yang jelas Eh uh, saya tahu apa yang saya lakukan. Masyaallah. <laughs> yang jelas saya belum terima WhatsApp. <laughs> Itu dapur saya, mohon maaf tidak bisa terjawab. Masyaallah. Maaf, enggak mungkin saya jelaskan nanti khawatir saya ria, istri saya ria. Wis. Jadi enggak usah lah. Itu antara saya dengan Allah Subhanahu wa taala, antara saya dengan kekasih saya, istri saya. Semoga dalam menjaga. Yang jelas kalau saya poligami saya kasih tahu. Semoga dalam menjaga usaha dan keluarga, Baik, silakan istri. Oke. istri kan, istri. Pokoknya sister silakan nanya, mau rus istri. Silakan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, Mbak. Langsung ke pertanyaannya, Uti silakan. Ya eh uh, Ustadz, uh, saya sudah menikah 16 tahun. Sudah apa? Sudah menikah 16 tahun, ya, oh, namun belum diberikan keturunan. Saat ini suami saya meminta izin untuk poligami. Hmm. Uh, akhirnya dengan berat hati saya mengizinkan. Hmm. Uh, sebelumnya kami memiliki anak adopsi sudah berumur 16 tahun. Hmm, Pertanyaannya... <laughs> Bagaimana saya harus menghadapinya Karena jauh di lubuk hati saya Saya tidak takut Tidak tidak kuat ya, ya. Kedua Apakah keputusan kami ini Sudah menjadi jalan yang baik Itu aja Ustaz ya, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya kagum dengan Anti yang Maksudnya rela untuk berbagi kebaikan anti pikirkan suami anti dalam, dalam tanda kutip agar bisa punya anak menikah lagi dan memang itu berat saya katakan tadi ujian bagi wanita sekarang ini terberat menurut saya poligami lebih berat daripada laki laki ujian mungkin diomilin orang diomilin keluarga dia masih bisa jalan dia seorang lelaki ya, dia kuat hatinya kuat tapi perempuan istri pertama tatkala di madu itu sangat berat dan itu dirasakan oleh semua orang ya Tapi saya cuma bisa menyampaikan bahwasanya apa yang anti lakukan sudah benar. Agar anti bisa dapat pahala, anti harus merelakan tersebut, niatkan bahwasanya saya ingin menyenangkan suami saya, saya ingin suami saya punya dapat keturunan dan saya ingin berbagi kasih sayang saya kepada wanita yang lain. Ya, dengan begitu mungkin suami lebih sayang kepada anti. Daripada tiap hari anti kemudian ngomel ngomelin, ngomel akhirnya bisa jadi rasa cintanya pudar dia hanya lebih tentram kepada istri kedua, dia jarang tengok anti dan itu bisa jadi anti pemacu dia berbuat zalim. Harusnya dia bisa adil, dia malah menjadi apa? Berbuat zalim. Tapi selalu ingatkan suami, "Wahai suamiku, saya sudah relakan sebagian waktuku, ya, handaknya kau berbuat adil," ya. ya. Jalani sebagai praktisi poligami yang baik. Ya, ada aturan-aturannya, ya. Bisa dibaca di buku saya Mukjizat Poligami, ya. Bagaimana menjalani poligami yang Benar sebagai seorang ahli teori <laughs> <tuh> <tuh> <tuh> ya, <tuh> Karena diantaranya misalnya seorang suami Kalau dia berpoligami Dia selalu menunjukkan bahwa istrinya dia yang paling cintai Dia harus pandai Bahkan bersantai guarda dalam hal ini Bahwa istrinya yang paling dia cintai Kalau dia lagi istri pertama Istrinya yang paling dia cintai Dia tidak boleh cerita sedikit pun tentang istri keduanya Setelah kali istri kedua Dia harus juga menunjukkan istri kedua yang paling dia cintai Ya begitu agar dia bisa menjalankan, menjalankan roda poligami dengan dengan baik bapak bapaknya yang begini <laughs> <laughs> jadi ya saya kagum dengan anti tinggal anti lanjutkan ya jangan sampai salah langkah kebahagiaan tidak sesu, terkadang tidak sesuai dengan yang kita inginkan terkadang Allah memberikan kita bahagia dari sisi yang lain dan dibalik ujian tersebut pasti ada hikmahnya yang penting anti jalani dengan baik Allah alam biswa Demikian, uh, mohon maaf ada beberapa pemahaman yang berjalan di masyarakat ini mengenai syariat poligami. Ada yang berdalil dengan Rasulullah tadi selama dengan Khadijah hanya satu istri, jadi bilang selama istri pertama belum boleh poligami dan ada juga yang uh, tunggu meninggal untuk, dulu. Iya, wallahu alam alasannya ke mana. <gülüyor> itu bagaimana pendapat seperti itu Ustaz? Rasulullah sallallahu dia tidak berpoligami para ulama sebut, sebutkan karena sebab-sebab yang besar yang ada pada Khadijah, ya. Ya. Kalau anti mungkin seperti Khadijah mungkinlah ya. Ya. Tapi lihat Rasulullah sallam tidak ingin menyakiti Khadijah. Kenapa? Rasulullah sallam ya eh uh, waktu Rasulullah membela Khadijah. Kata Rasulullah saddaqatni id kadzabian kadzabani an-nas. Khadijah membenarkan aku tatkala orang semua mendustakan aku. Masyaallah. Ya. Wa wasatni bi maliha id haraman yan-nas. Khadijah membantu aku dengan hartanya seluruh ya Sudah agar kaya raya Sementara orang-orang tidak ada yang membantuku untuk berdakwah Seluruh hartanya untukku Ya Kemudian aku mendapati anak-anak Semua anak-anakku dari siapa? Khadijah Dulu siapa teman curhatnya Nabi? Khadijah radiallahu anha Kala Nabi pertama kali Dihina, dimaki-maki, dimusuh oleh seluruh kampungnya Yang jadi teman bicaranya siapa? Khadijah Ya Maka ini membuat kata para ulama Nabi tidak sampai hati mengapa? Mepoligami Khadija ya. Tetapi setelah Khadijah meninggal dunia Kemudian Nabi berpoligami Karena Nabi sudah jadi pemimpin negara Kemudian banyak masrat-masrat yang dia lihat Maka kemudian Nabi membuka pintu poligami Sampai dia menikah sembilan, sembilan wanita Maka saya katakan tadi Di depan seorang lelaki dua pilihan ya. Kita tidak usah mencela orang yang poligami Dan kita juga tidak mencela orang yang tidak poligami Banyak mungkin dia takut ya. Takut yang syari tadi ya. Atau dia tidak mampu secara ekonomi Misalnya atau dia di bawah ketiak istrinya misalnya tidak berkutik misalnya banyak banyak hal ekonominya mungkin tidak mampu ya yang jelas ya lelaki mau poligami ada contoh Nabi pernah contohkan dia tidak poligami juga pernah Nabi contohkan tapi tidak boleh wanita kaum munudut semuanya harus tidak poligami karena Nabi toh mencontohkan yang ada poligaminya juga wallah alam Masya ah kita ke brothers lagi ya ya silakan brothers silakan antum ini gitu antu <laughs> Boleh silakan. Baik. Baik, dan diharapkan langsung ke inti pertanyaan nih. Iya, pertanyaan. warahmatullahi Ustaz. atas ilmunya. Semoga Ustaz dan keluarganya diberkahi Allah taala. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Yang semua tanya kan Ustaz, kan fitnah terbesar seorang laki-laki itu kan adalah perempuan kan? Iya. Berdasarkan hadis-hadis yang sahih gitu. Iya. Nah, Apakah yang sepemaman saya bukan gak ada seorang sahabat Yang dia juga gak berharta tapi dia poligami gitu Karena kan e, fitnah yang karena besar ini perempuan Kita tahu bahwa ada yang seorang mujahid Bahkan Hafiz Al-Quran tergoda fitnah wanita gitu Apalagi kayak di zaman saat sekarang ini gitu Maksud saya apakah tidak ada celah bagi seorang laki-laki Yang harus dia mampu secara harta gitu Dia harus berpokot poligami gitu Ustadz Karena di kalangan orang bawah ini ada yang dia tukang ngoja kata apa bahkan dia jajan, jajan di luar gitu lebih utama kan gitu kan Baik. jadi apakah ada, ada celah seperti itu untuk orang enggak karena setahu saya juga kayak Ustaz Muzul pernah bilang yang mampu itu mampu secara seksual juga itu kan gitu ada bukan mampu secara ekonomi tapi ada iktilafnya ulama mampu secara seksual gitu ya kalau mampu secara seksual semua orang mampu paham makanya dia mengatakan mas ya masyalallah syab amin ba barang siapa yang kalian mampu itu bukan maksudnya mampu seksual karena para pemuda semuanya apa mampu seksual tapi itu dimaksudkan kepada selain seksual mampu eko ekonomi dan bukan berarti seorang kemudian tidak punya harta tidak boleh menikah selama dia mampu bekerja dia tidak punya modal tapi dia punya pekerjaan dan dia bisa mengayomi istrinya silahkan, ya. silahkan. Ya. seperti Abu Bakar dia menginfakkan seluruh hartanya ya. dia bisa meskipun ikut hartanya dia bisa menjadi harta lagi sementara sebagian sahabat ingin menginfakkan seluruh hartanya nabi larang jangan karena orang beda-beda orang beda-beda maka kalau ada orang misalnya dia mungkin harta tidak banyak dia ingin menikah dan dia sampaikan kepada calon mertuanya calon mertuanya Ridho kamu modalnya apa? gak ada pak saya cuma punya motor terus insyaallah saya berusaha insyaallah pak bapak percaya sama saya ya kalau dia mau ya silakan gak ada masalah ya tapi tatkala nikah saja harus dipersi dipersiapkan ekonomi ya. Bukan berarti harus kaya ya maksud saya. Antum tidak harus punya rumah tatkala nikah. Saya juga nikah enggak punya rumah. Yang penting bisa sewa rumah. Karena istri nikah mau taruh di mana? Mau taruh di bawah kolong jembatan? Enggak, kan harus ada uang untuk sewa apa? Rumah. Ada uang kendaraan, mungkin enggak motor sederhana. Yang penting bisa kasih makan istri. Antum punya jabatan entah kerja entah apa bisa makan istri tidak harus punya rumah mewah, tidak harus punya. Maksudnya demikian untuk menikah. Nah, kalau tatkala menikah pertama Harus diperhatikan mas ini Apalagi nikah kedua dan ketiga dan seterusnya Karena Tadi ada sebagian orang Dia meskipun dalam ekonomi pas-pasan Dia bisa poligami Istrinya bisa dia didik Istrinya hidup sederhana Dan sebaliknya ada yang menikah dengan istri kedua Hancur Dan itu kejadian Kenapa dia tidak mampu mengayomi istrinya Istrinya kedua istri keduanya punya gaya hidup sendiri Style sendiri yang tidak mampu ikut irama istrinya akhirnya buyar. Jadi terjadi. Jadi masing-masing lihat kondisinya ya. Secara umum namanya menikah harus punya kemampuan ekonomi ya, ya. Wallah alam bisa. Ala. Masyaallah. Jazakallahu warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam selanjutnya Oke, okay, Sister. Sudah terdisibukkan Sister kita kesempatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Ika dari Tanggerang Silahkan da. mbak, langsung ke pertanyaan uh, Sekarang saya masih sendiri Belum berjodoh Umur saya 30 tahun Saya punya teman kantor Dia karirnya bagus Keuangannya juga bagus uh, Tapi dia sudah berkeluarga dan punya anak Dia pernah datang ke saya Meminta saya untuk jadi istri Keduanya dia Nah, tapi selama saya kenal dia, saya gak pernah dilihat dia sholat, tap, terus dia melakukan hal-halnya yang kurang baik Ustadz. Hmm. Saya baik. pernah ngomong sama dia, uh, pertemukan saya sama istri kamu yang pertama, kalau istri kamu mengizinkan saya jadi istri kedua, saya mau. Tapi dia bilang, gak mungkin, karena pernikahan saya sama dia tidak boleh diketahui sama istri pertamanya. Baik. Apakah saya salah Ustadz kalau saya menolak permintaannya dia, terus apakah saya disebut uh, tidak menerima takdir Allah Ustadz Karena sampai sekarang saya semenjak kejadian itu uh, belum pernah ditemukan sama orang yang memang uh, berniat menikahi saya Ustadz Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Eh jomblo angkat, yang jomblo angkat tangan, jomblo angkat tangan Ayo, Ayo aya serahkan diri kalian. <laughs> Antum nih jonglor Allah. <laughs> uh, Adapun pertanyaan anti-anti menolak itu hak anti karena seorang sebagaimana lelaki diperintahkan mencari wanita yang beragama, dimujeunnya wanita diperintahkan untuk mencari lelaki yang apa? Beragama. Anti sini tidak menelbiya salat, bagaimana mengharapkan kebahagiaan dari seorang yang tidak salat? Bagaimana mengharapkan keadilan dari seorang lelaki yang tidak tidak salat kan nanti terima tolak wajar. Adapun eh, belum ada yang mengetuk pintu antie. Penting banyak doa, berdoa kepada Allah. Kita enggak tahu yang terbaik bagi kita ya. Kita tidak tahu yang terbaik bagi bagi kita. Saya katakan sebagian orang ya eh, apa namanya sedih karena tidak ada yang meminangnya. Hidup dalam kesendirian dia menangis. Dan sebaliknya banyak orang yang menangis Karena suaminya yang tidak beres banyak siksa dipukulin dijauhin, tidak dikasih nafkah dibiarkan dia terlantar yang ananannya banyak juga makanya saya katakan kita nggak tahu apa yang terbaik yang Allah takdirkan bagi kita yang dilakukan oleh anti sudah benar tinggal nanti berdoa kepada Allah kalau yang terbaik Allah kirimkan jodoh Alhamdulillah kalau nggak terima apa yang Allah takdirkan jadi apa yang nanti lakukan tidak benar dan apa yang dilakukan sudah benar dan tidak dikatakan anti menolak apa takdir Allah alam bewabt Masya Allah, semoga, dari mudahnya, dari dua, ya, semoga Allah memudahkan bagi sister kita. Dari Mereka. dua penanya sister site ini, ada satu keyword yang sama. Saat. Izin istri pertama. Itu emang syarat atau gimana? Tadi gak terbahas. Izin istri Izin, pertama. istri, istri pertama pada sebuah syariat. Entah mau praktek tanya-tanya. <laughs> <siapa? laughs> Pertanyaan dari sister. <laughs> Ilmu dulu ya. <laughs> Live streaming ya. Yang lain. yang, lain, yang lain. Silah, silahkan, silahkan. silahkan dari brothers. <laughs> Mohon di... Perdasaran, perdasaran. Lalu ente mau praktekin aja, jawab. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau bertanya mengenai substansi atau isi dari implicit surat Anissa yang Ustaz sebutkan tadi. Itu sebenarnya, kan Ustaz saya sampaikan bahwa ayat itu diturunkan saat sahabat memiliki istri lebih dari empat ya Ustadz? Iya. Nah, uh, sebenarnya implisitnya itu, apakah uh, surat itu menyariatkan untuk menambah atau mengurangi Ustadz? Uh, surat tersebut? Uh, uh, um, uh, Ustadz, uh, sedangkan uh, uh. di banyak sisi lain, uh, para sahabat di hadis-hadis yang lain bahwa, uh, apa ya, kayak banyak istri itu, lebih baik gitu baik, kasih. Ya, ya. Kasih. Baik, jadi syariat itu turun untuk mengatur mengatur bagi orang yang istrinya lebih empat agar dikurangi jadi 4 karena kebahagiaan tidak bisa diraih dengan menurut kadar manusia yang normal kecuali dengan istri yang 4 kecuali Rasulullah SAW itu lain cerita dan mengatur bagi orang yang belum menikah jika dia ingin berpoligami maka maksimal cuma empat Kalau dia takut tidak adil, maka cuma satu. Jadi, kondisinya demikian. Kebetulan, tatkala ayat itu turun, ada sebagian sahabat yang disini lebih empat, ada sebagian sahabat yang belum nikah Maka bermanfaat bagi dua golongan ini. Masya Allah. Cikula, Syah. Kita ke sister side lagi, sister side dulu ya. Udah ada. Siap? Oke, okay, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung ke pertanyaan. Uh, Ustadz saya mau. Silahkan, Maaf. Silakan, masalah di teknis kah? Oke, kita ke dulu ya. ya. Tolong panite dicek dulu uh, dibantu di bandu dicek di belakang ada apa? Santun, Silakan, Pak. Ya, silakan. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, uh, ingin tanya baiknya, saya bukan praktisi cuman mau tahu aja. Sudah kelihatan dari wajah antum. <laughs> apakah silakan. apakah sebaiknya poligami itu satu atap, dua cinta apa tetap beda atap gitu? Itu yang pertama. Eh. Yang kedua, kalau melihat dari pertanyaan sister tadi, apa enggak tidak sebaiknya ustaz bikin kayak semacam biru jodoh gitu untuk menampung yang jomblo, saya yang bikin berjodoh yang verifikasi siapa antum lah <laughs> oh, <di bawah. laughs> terima kasih ya, <laughs> salam suara salam suara yang saya jawab pertanyaan pertamanya aja jadi kalau seorang poligami eh, seharusnya masing-masing istri punya tempat tinggal sendiri dari itu hak antara hak istri ya para ulama menyebutkan hak seorang istri dia memiliki tempat tinggal sendiri tidak diintervensi oleh keluarga suami sama sekali Tidak boleh ada ada suami tinggal di situ, tidak boleh ada ayah dan ibu suami tinggal di situ, apalagi istri yang lain tinggal di di situ. Maka ini hak seorang istri. Ya. Hak seorang istri. Kecuali misalnya dia merelakan, ya. Dia mengalah, ya, maka itu urusan dia. Tapi kalau dia hukum asalnya masing-masing istri punya rumah sendiri. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun seorang wanita, ya, kesolehannya seperti apapun pasti ada rasa cemburu. Pasti ada rasa cemburu dan Islam memandang secara uh, secara umum bahwasanya wanita punya kecemburuan meskipun mereka orang-orang yang salehah maka mencegah terjadinya kemudharatan maka masing-masing punya tempat tinggal sendiri ya. Sampai saya pernah menghadapi kasus ada seorang wanita minta cerai karena suaminya punya istri 4 kemudian ditaruh di satu satu rumah tapi lain pintu ya. Lain pintu tetapi penutupnya kurang rapat sehingga kalau di sebelah ada desah-desahan terdengar oleh dia. Ya, itu kan susah bagi seorang wanita. Hal itu nah ini dia minta cerai karena dia tidak kuat menahan kecemburuannya, itu wajar. Dia punya hak untuk minta cerai. Jadi seharusnya masing-masing uh, punya tempat tersendiri, ya, tempat ter tersendiri. Allah taala alam Oke, Sista mungkin sudah siap teratasi kendala teknis ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alkohon Ustadz saya mewakili uh, sisters yang tadi, karena beliau uh, sulit menyampaikannya. Jadi begini, uh, sister yang tadi itu punya orang tua. Nah seperti yang Ustadz jelaskan tadi, bahwa laki-laki uh, sampai umur 70 tahun pun kadang masih punya uh, hasrat seksual. Nah, kejadiannya pada orang tua uh, mbak ini, uh, si ayah masih punya hasrat itu, tapi uh, istrinya, ibunya mbak ini uh, sudah jelas menyatakan bahwa tidak sanggup lagi. Nah, tapi uh, ibunya sudah menyampaikan bahwa uh, sudah mengikhlaskan bila suaminya ingin uh, berpoligami atau menikah lagi. Tapi yang jadi kendala, menurut mbak ini, Bahwa untuk berpoligami itu harus mempunyai ilmu yang cukup Sementara uh, mbak mba ini tidak melihat itu pada ayahnya gitu Secara uh, finansial dan ilmu agama terutama uh, Lalu yang ingin ditanyakan bagaimana solusinya Ustadz Jadi kayaknya uh, lebih kepada uh, anak-anaknya ini belum bisa menerima gitu Ustadz Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam ya, Nasihat saya kepada anak-anaknya berbakti kepada orang tuanya Orang tuanya punya hasrat kemudian disuruh puasa setiap hari <tuh> Harusnya mereka berbondong-bondong bahu-membahu Siapkan uang untuk orang tuanya Agar orang tuanya di masa tuanya ada yang mengayomi, ada yang menyayanginya ya Bukan kemudian dilarang Bagaimana seorang dia berhasrat apalagi zaman sekarang Dengan fitnah wanita yang luar biasa akhirnya khawatir dia kemudian melakukan hal yang tidak-tidak di luar daripada ke sikap yang normal maka saya katakan solusinya bisa jadi ibu disuruh untuk melayani bapak tidak harus dengan di kemaluan misalnya dia bisa melakukan masturbasi kepada suaminya atau dari bagian-bagian tubuh yang lain tidak harus masuk ke kemaluan kalau itu bisa memuaskan suaminya alhamdulillah tidak perlu poligami tapi kalau ternyata sang ibu sudah tidak mau dan bapak juga tidak mau melakukan dengan cara seperti itu maka nasihatkan kepada kakak untuk ya sudah kalau bisa mengayomi bapak biar bapak bahagia di akhir apa hidupnya ada yang nemani ya kalau dia enggak punya ilmu diajari ilmunya seperti apa kan mudah ya suruh dengarkan pengajian saya misalnya <laughs> ada masalah ya. Ya, karena akhirnya terkadang begitu akhirnya mulai ngelirik lirik istri orang terkadang melihat macam-macam padahal di masa tua harusnya dia meninggal dalam kondisi Usnul khatimah. Bukan malah terjerumus alam kemaksiatan di masa, di masa tua. Maka saya harapan anak, anak supaya bisa kerjasama berbakti kepada orang tuanya di masa tua ayah mereka tersebut. Wallah ta'ala ambil suap, sampai disini saja. Mungkin bisa sampaikan. Semoga bapak dan ibu-ibu bisa berumah tangga dengan tentram ya, di dunia sampai di akhirat. Kela, mohon maafat segala penyampaian dan kekurangan. Subhanallah bihamdik. Asyadu alaihi l'an. Tessu alaihi bilaik. warahmatullahi wabarakatuh.